Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah. Senang banget deh kalau gini Semangat, si Wah, sini bunga-bunga Kapan -bunga. iramnya Bu? Dari mana ini, Bu? Assalamualaikum Ini dari pengajian mana? Cantik-cantik Pengajian mana, Bu? Dari Bandung Masya Allah Pengajian apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim Ibu banyak ya ampun Nanti tetap ya Bu ya Saat <gul> nah, semua Bu ya nah. Alhamdulillah Bye. Terima kasih Bu ya Udah datang ke sini ya ibu. Dari yang sebelah sini nih Assalamualaikum dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Bekasi Majlis saat dimana? Artinya apa itu? Kita <gul -tetep> tanya sama Ustaznya ya Karena itu Ibu datang ke sini Ketit yang Bu Pengen nanya ya Nah kalau tadi saya udah bilang katanya sebelah sini cantik, sebelah sini cantik, kan tema kita ibu adalah life is beautiful. Tapi sebelum kita akan membahas, kita akan papan pemerintah dulu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apa pemirsa setia setitian kubu yang dirahmati, dimuliakan cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Semoga kali saya berpikirani di pagi hari ini kembali menyerupai Anda di titian kubu. Dan insyaallah Allah selama satu jam ke depan pemerintah kita akan membahas tema yaitu life is beautiful bersama dengan Ustadz Reza M. Sarif. Nah Ibu, pengen tahu kan Ustaz Resa itu life is beautiful-nya seperti apa? Kalau Ustaz Resa, beautiful lah apa? Hensam ya. <laughs> Kita panggil saja ya. Ya silakan Ustaz, mangga. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi, Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Saya lagi Mas Duduk? Ya Mas Duduk, udah, udah, udah, udah. Kita petingnya juga kayaknya ya. <laughs> Karena di luar masih banyak orang yang mengandung progas paham tadi. Apa tuh? Datang duduk diam duit. <laughs> maka jadi begini Bu lihat Bu. Subur. subur. Tapi kalau subur itu berkaitan dengan life lifestyle juga nggak ya Ustaz ya? Nanti kita bisa jelas. Kita sama. <tik> iya. Nah, pemirsa, kalau misalnya kita melihat seorang misalnya ibu-ibunya di sini udah pada bawa bunga nih ya, keritanan gitu. Soalnya, kalau udah lihat ya performanya Ustaz ya, kayaknya ibu-ibutnya menibenghar loh, kalau orang Sunda ya, teh menibenghar, juga nanam sayur, uh, ini sayur masalah gitu. Antinya. Kayaknya menit, baik-baik aja gak ada masalah hidupnya gitu ya Punya istri soleh, ganteng, amin Kaya, amin Gak pelit ya bu, amin tiap bulan gaji 100 juta, amin Nah itu kan kayaknya kalau kita lihat Oh kayak itu kayaknya menit Tuh kayaknya gak ada masalah hidupnya, gak ada kekurangan Tapi balik lagi, orang yang melihat ya Ustaz ya Menilai kayaknya orang itu bisa susah atau enggak Hanya dia sendiri yang tahu Nah sebenarnya apa sih like it's itu dalam Islam Ya, jadi ibu dari tadi apa Miftahul Hak dan Mu Al Muatdabin Bekasi dan Bandung ya, dan juga pemirsa di rumah. Kenapa judul itu kita buat Life is Beautiful? Ini terkait dengan satu dialog yang terjadi antara murid dengan guru. Nah, gini. Jadi ini murid sudah berguru sama gurunya sudah cukup lama. Terus menyampaikanlah curhat. Ya, nah, gitu. Wahai guru, selama aku belajar dengan anda, tidak pernah satupun, jarang sekali aku menemukan kau itu kucingku selalu tersenyum. Kayaknya tuh enggak ada yang susah gitu loh, Bu. Ini kan tuh, kan senyum semua kan kayaknya enggak ada yang susah walaupun banyak hutang gitu. Tahu aja. <tuh> <tuh> ya kan? Hmm. kok bisa senyum? Apa sih rahasianya gitu kan? Itu dari situ mulainya. Kemudian gurunya bilang, "Engkau tidak bisa melihat hidup itu indah kecuali dengan tiga syarat Apa syaratnya, wahai guru? Satu. Matamu tidak boleh juling. Muridnya bingung. Loh, saya kan nggak buta. Maksudnya adalah harus punya ilmu. Gitu. Kalau kita hidup enggak punya ilmu sama seperti orang buta. Nah, saya nah, tidak ah, akan bisa tahu nah. bahwa misalnya baju ini bagus atau tidak kalau saya enggak punya ilmu tentang fashion. Ah, ya saya bahan buat mangkila. Karena saya enggak ngerti ilmunya. Mm -hmm. Tapi kalau saya ngerti bahwa ini bajunya bagus, kita bisa kasih komentar. Misalnya ibu, siapa misalnya ibu, ibu. siapa bu, namanya bu? Ibu Neneng, Ibu Neneng diundang acara pameran lukisan Mbak Suki Abdullah Ya kan? Tulisannya apa lukisannya abstrak kan? Pokoknya gini cakirayam kan? Harganya harganya 200 juta Ibu bilang mahal atau murah Bu? Karena dia tidak mengerti tentang seni Kalau punya ilmu tentang seni Walaupun 200 juta, walaupun 1 miliar, dibeli gak Bu? Dibeli Oke. Jadi yang pertama, yang membuat hidup itu menjadi cantik dan indah Harus punya ilmunya Coba sekarang Ibu semua ya Yang di sini mungkin yang di pemiksa Dekat, juga uh, Oke, okay. ya, pemiksa yang ada di rumah juga Kita coba praktekin sama-sama Begitu saya sebutkan angka 3 Pada memejamkan mata semua ya ini bukan dihipnotis ya Bu, tenang aja Bu ya Pokoknya begitu buka mata ada duit di tempatnya Ada duit, ya. asyik Paling demen lah Ibu-Ibu mana, bener ya Ada kok disiapin Bu dari titiwan, tenang aja Bu Oke okay, ya, satu Dua, tiga, pejamkan mata Apakah Ibu bisa melihat Apa suasana yang terjadi di depan Ibu tadi? Gelap Tidak tahu kan? Mm -hmm. Saya sedang apa, Ibu tahu? Dia Mbak Cece sedang apa, tahu? Enggak tahu Ya, Kameramen sedang apa, enggak tahu kan? Bajunya warna apa juga nggak tahu kan? Oke sekarang buka, jelas. Nah, bagaimana rasanya kalau dalam kondisi mata tertutup? Gak enak, gak nyaman, ya? Kalau jalan itu, kepentok-pentok ya bu ya. Aduh, ini jangan-jangan nanti saya, ya, keprosok ya, Got atau apa segala macam. Oke, betapa nikmatnya kalau kita punya itu. Life is beautiful. Pertama syaratnya adalah kita bisa melihat hidup. Kita punya itu. Terus berikutnya, tentang lagi. Belum cukup hanya dengan ilmu. Mata but, mata yang melek belum cukup untuk melihat itu indah. Syarat yang kedua apa? Bu mata ibu melotot semua sekarang, ya, yeah, oke, okay, melotot. Lampu dimatikan. Bisa ngelihat? Berarti syarat yang kedua apa? Ada cahaya. Walaupun kita melek, tapi kalau tidak ada cahaya, kita nggak bisa melihat apa apa. Di ruang yang kedap cahaya, kita nggak bisa tahu apa. -apa. Tidak ada sinar sedikit pun. Yang disebut cahaya itu adalah cahaya. Sehebat apapun ilmu orang kalau tidak mendapatkan dari Allah tidak akan ada kita selalu berdoa eh dinas syaratan mustaqim Itu tujuan itu apakah sudah cukup dengan ilmu saja atau mungkin dengan cahaya itu belum cukup syarat yang ketiga apa kira-kira buat mudah itu sudah jadi cukup ya majudek tapi tidak lagi bukalah mata hati cahaya itu beredar loh buat mudah pribadi kita tapi kenapa ada yang dapat menuju ada yang tidak, yang tidak itu tidak membuka mata hati. Ada rumah, pintunya dikunci. Oke, okay. kemudian gerbangnya digembok. Ditambah tulisan awas anjing galak. Ada tamu yang mau mampir? <laughs> Ini ada sebuah rumah namanya kepribadian seorang manusia. Ya. Yeah. Pintunya namanya adalah hati. Tamunya adalah hidayah. Mau hidayah tamu itu datang kalau pintunya tertutup, hatinya tertutup, enggak hmm. akan masuk. Bukalah pintu hati kita, para pemirsa bukalah hati Anda sehingga hidayah itu bisa masuk ke dalam diri Anda. Setelah itu masuklah itu. Ya. Ilmu, ibadah ya. bukan makan makanan kita. Nah, tapi kok misalnya itu keseluruhan harus kita jalani tiga-tiganya? Tiga-tiganya tiga harus, harus tiga-tiganya. Dan itu harus syarat awal, kedua, ketiga, apa bisa lompat-lompat? Bisa saja dalam satu waktu orang bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Iya. Hmm. Hmm. Bisa juga memerlukan waktu, proses kita selalu berdoa kepada Allah ya Allah selalu berikan kepada kami uh -huh. hidayah uh -huh. dan selalu beri kemudahan kami membuka uh hati. -huh. Ada satu satu doa yang kita perlu belajar. Uh -huh. Uh -huh. Doa itu sangat sederhana diajarkan Rasulullah selalu dibaca setiap habis salat. Uh -huh. Apa Jat itu doa? Baik bacakan Ibu-ibu ikut ya. Uh -huh. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, habbit qalbi, thabbit qalbi 'ala dinik, 'ala dinik. Artinya Wahai yang membolak balikan hati. hati Tetapkan hatiku di dalam agama hmm. kepada hmm. Surat Al-Baqarah hmm. kamu tidak salah Kepadamu. Itu hadis oh, Hadis. hadis. Uh -huh. Kalau yang ayat itu ada dalam surat Al-Isra uh -huh. Ayat 78 uh -huh. ya. Bunyinya uh -huh. Rabbi adekilni mudokola sidriqin Wa akhiridni muhraja sidriqin Wa ja'alli min ladunkah Sultanan Nafir Pinter, pinter, ya. ya Allah masukkan aku tempat masuk yang benar, hmm. keluarkan aku tempat keluar yang benar dan masuk, ya, berikanlah kepadaku kekuatan dan kemenangan. Hmm. Itu untuk yang membuka hati. Hmm. Kalau untuk minta hidayah, apa? Hmm. Allahumma ini as alul Kahuda watuqoh walafafa <waltukho tukh> walgina. <'ataba tukh> wal <tukh> ya Allah Allahku minta kepadamu petunjuk. Hmm ketakwaan, kemudian kemaafan, ditambah lagi gina oh, <laughs> coba, ibu, apalagi berdikari, sudah dapat ampunan dapat petunjuk, dapat apalagi dapat ketakwaan, dapat kekayaan, apa lagi, pemisah iya. lengkap surga dunia, benar <laughs> nah, pastinya juga pemirsa di rumah ingin tahu ya surga dunia itu seperti apa secara lengkapnya Karena itu pemisah, jangan kemana-mana, setiap kalau saya akan kembali saya satu ini InsyaAllah respon salah satunya adalah tadi ilmu hidayah dan bagaimana kita membukakan pintu hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma aja Ustaz ya kalau sekadar dapat ilmu hidayah kata dan gini Ustaz. Ya saya mah mau pakai jamaah misalnya mau menutup aurat nanti kalau dapat hidayah. Terus saya mau sholat nanti ajalah nunggu hidayah gitu. Ada sih kayaknya pokok hidayah banyak ya. Tapi kok misalnya hidayah itu apakah kita tunggu plus datang apa kita harus menjemputnya? ya jadi ada hidayah yang istilahnya diberikan langsung istilahnya uh -huh. given uh -huh. ya jadi kasih jatah nih bu siap orang uh -huh. tapi ada hidayah yang memang harus diupayakan dari ikhtiar kita sebagai manusia uh -huh. apa hidayah yang diberikan langsung yaitu yang disebut dengan hidayah al fitria uh -huh. hidayah fitrah alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu Islam uh -huh. maaf walaupun orang tuanya non muslim uh -huh. maaf walaupun anak ini lahir dari perkosa atau perzinahan yeah. tidak ada istilah anak haram, haram. anak tetap tidak berdosa yang dosa orang tuanya mm -hmm. ya bu ya enggak ada anak haram jadah ya anaknya tetap <laughs> baik anaknya tetap fitrah itu sudah dikasih sama mm -hmm. Allah bu masalah nanti dia udah gede tiba-tiba murtad salah siapa bu istilah dia sirul dikasih modal sama Allah ya yeah, yeah. yeah? Tinggal harus memeliharanya. Nah bagaimana memeliharanya? Masuklah hidayah harus dicari, diisytiarkan. Boleh masuk yang namanya hidayah ilhamia, ada hidayah taufik, ada hidayah tul hikmah. Bagaimana cara mendapatkan itu semua? Ada dua cara. Yang pertama adalah berguru kepada Rasulullah. Berguru pada kehidupan. Ya berguru juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala hmm. itu ada di dalam Al-Quran hmm. bimbingannya dan yang kedua adalah pada Sunnah Quran dan Hadis itu, itu aja itu apa -apa ya? satu lagi sering ngeliat Titian Kolbu karena Isya Allah bisa mendapatkan hidayah ya, Amin Iya deh penanya ada yang menanya, nanya kayaknya ya silakan enggak mengat ibu siapa maaf ya ibu punten punten punten maaf iya Assalamualaikum Ustad ya. nama, ya. nama saya Titin Pertanyaan saya Bagaimana Cara untuk memotivasi Diri kita sendiri Apabila kita selalu mengeluh Dan berpikir pesimis Dalam hidup kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Bu Titin ya bu? Ya. Ini pertanyaannya insya Allah, Pasti mewakili banyak orang Bagaimana kita bisa mempertahankan Semangat kita untuk selalu optimis ada okay, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, jangan terlalu banyak menengok ke belakang. Pasti kita akan menyesal. Nostalgia boleh, tapi jangan kasihkan, karena nostalgia akhirnya kita terlena satu. Ya, keasikan. Yang kedua, ya harus melihat ke depan. Kalau harus melihat ke depan. Ke depan itu memberikan harapan kepada kita. Itu satu Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibaratnya mobil, kalau mau diajak pergi jauh kan harus ada bahan bakar. Bahan bakar itulah yang disebut dengan motivasi. Dari mana kita bisa mendapatkan akses motivasi? Pertama jelas sumber motivasi kita adalah Quran dan Hadis. Yang kedua dekat-dekatlah sama orang yang punya motivasi, pasti nanti akan ketularan. Iya kan? Ketularan yang bagus, sih, enggak apa-apa kan? Iya kan begitu. Kemudian yang ketiga, hidup ini harus punya impian, harus punya mimpi. Angan-angan. Bukan anak-anak beda, ya beda itu. nah, Punya cita-cita. Jadi -cita. kalau orang nggak punya cita-cita, jenuh, bosan. Jalannya mandek gitu. Iya. Jalan di tempat. Nah, nggak akan bisa maju. Tapi kalau punya harapan, ada sesuatu yang harus dikejar. insyaallah, Allah kayak ini ini. Dan. Kalau kita punya satu harapan, ada alasan kita minta sama Allah. Ya Allah, aku nggak sanggup menjalani semua sendirian. Ya. Aku butuh engkau Jadi sebenarnya ya, walaupun kita dalam kondisi sekarang terpuruk. Mm -hmm. Justru sebenarnya di tengah keterpurkatan itu membuat kita semakin dekat sama Allah. Betul nggak Bu? Kalau misalnya ibu sujud waktu sholat tahajud dalam kondisi lagi sama banyak duit beda nggak? Beda. Oh kalau lagi nggak ada duit, aduh sujudnya lama banget gitu. Ya, yeah. <tuh> aduh utangnya ya Allah nggak sanggup lagi terbaru. Tadi <tuh>, kan, suami saya aduh susah banget ya tuh. Aduh omongannya kok kasar banget sama saya. Dikit dikit mupul gitu. Wuh udah ditumpahkan semua tuh kan? Tapi kalau lagi duit banyak, ya suami oke gitu kan, anak-anak oke semua. Wujudnya cukup aja begitu kan. Harusnya kan lebih bersyukur ya. Ayo putusin. Jadi insya Allah dengan kita akan terus kita punya semangat. Apa bu? Oh gak buah. Langsung buah. Salaman kayaknya. Iya deh jadi malu. Baik. Penanya berikut silahkan sampai lu mau nanya. Oh dari sini. Maaf ya Bu, saya ngebelakangin tadi. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz ya. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Haryati. Uhum. Yang ingin saya tanyakan, meskipun kita sudah sukses, tetapi masih berkurang terus. Apakah itu baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. So, kalau kita sudah sukses, itu kita merasa kurang, ya. Berambisi boleh, tapi nggak boleh ambisius. Buat hati, setiap orang boleh punya ambisi. Ibu, ya, Baitul Hak, Muadzabid atau pemirsa yang ada di rumah boleh punya ambisi, tapi jangan sampai kita jadi orang ambisius menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan kita. Itu satu. Yang kedua, ingat setelah sukses bukan tugas kita selesai. Baca cerita. Ada lagi tugas berikutnya apa? Menyukseskan orang lain belum selesai. Kalau sudah sukses untuk dirinya sendiri, buat bikin dong sukses orang lain. Um papa buat punya anak berapa? ibu dua upama anggaplah kita doain Bu Haryati sukses kan mm -hmm. belum berhenti Bu ibu didik anak ibu lebih sukses daripada ibu ternyata anak yang sukses Bu bikin cucunya lebih sukses daripada anak ibu Ini sebabnya kita enggak ada istilah pensiun pensiun itu adanya di pekerja negeri maaf nih bukannya minggu cuman nyindir <tum> ya yeah. Pensiun cuma dari pagi lagi pensiunnya kita kapan Bu? Pada saat ibu almarhumah almarhum baru kita pensiun dari dunia akhirnya masih ada petang jawaban satu ya Bu, ya belum selesai tugas kita sukses. Yang kedua kalau tadi suksesnya untuk diri sendiri, kenapa kita nggak buat sukses untuk banyak orang? Gitu, bikinlah satu satu kelompok kegiatan sosial yang bisa berbagi sukses buat orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Bikin buku lain. misalnya, mm -hmm. atau bikin penyuluhan, mm -hmm. ya, bikin lembaga pendidikan mm -hmm. yang bisa diteruskan sukses kita kepada orang lain. Mm -hmm. Apakah itu salah? Oh tidak, justru malah lebih mulia. Mm -hmm. Kalau sukses bisa berdiri sendiri. Sayang itu. Mm -hmm. Iya. Jadi orang gak banyak yang tahu tentang cara sukses. Iya. Itu bu Ariati. Iya sudah sekarang bu. Iya. Baik bagi manusia harus juga bermanfaat untuk yang lain Subhanallah. Nah kalau misalnya tadi kita balik lagi ya. ke yang tiga life is beautiful itu ada satunya ilmu, hidayah, buka hati. hati. Itu. Berarti kalau misalnya kita sudah mendapatkan semua ni, Insyaallah harus bersyukur. Berarti ya Ustaz ya? Iya bersyukur. Dan bersyukur itu sebenarnya tidak semata-mata diterjemahkan ucapan alhamdulillah saja. Ia mm -hmm. itu otomatis ya. Mm -hmm. Sifat seorang mukmin kalau dia mendapatkan iman, sudah pasti alhamdulillah. alhamdulillah. Mm -hmm. Tapi ada yang lebih sulit kita harus lakukan, yaitu adalah, satu, mm -hmm. mengoptimalkan nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Memang bu, mata mm -hmm. ibu digunakan untuk melihat. Mm -hmm. Tetapi, kalau hanya sekedar untuk melihat saja, kebetulan itu kebetulan pribadi. Mm -hmm. Tapi la la lain seorang ulama, mm -hmm. lain seorang ilmuwan, matanya digunakan untuk Penelitian. Iya, mm iya. -hmm. Mm -hmm yang melihat istimewa kok begini cara kerjanya kok pohon itu begini itu jadi ilmu kan iya. melihatnya nggak nah, sembarangan liat tapi apa karena tuh manfajnya lebih besar ketimbang melihat gitu kan melihat itu. Kan? itu orang berantem gitu kan itu nggak manfaat gitu ya kan iya, iya. itu contohnya jadi beda dengan orang yang sudah mempersepsikan ilmu itu dia biasanya menggunakan optimalisasi secara optimal ilmu menjadi lebih berlubang. Nah untuk kita, apa untuk Tiga tadi ustadz mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa? Yang ya. sudah terbentuk itu ya prosesnya tadi. Ya? Jadi untuk yang pertama supaya kita nggak buta kan tadi ilmu ya bu ya, mm -hmm. gimana aplikasinya? Mm -hmm. Jangan pernah lewatkan waktu-waktu kita lepas dari majelis ilmu atau majelis taklim. Seperti itu yang kau. Ini mm -hmm. mau subuh mm -hmm. ya, mau habis isak, mau habis maghrib, habis zuhur selalu ada sediakan waktu kita mm -hmm. setiap hari itu untuk majelis ilmu. Sama kata Rasulullah dalam hadis riwayat muslim Tidaklah seorang yang berada dalam majelis ilmu Dari mulai awal sampai dengan akhir majelis itu Dihadiri oleh 70.000 malaikat Yang mereka semua berdoa kepada Allah Ya Allah rahmati semua orang ikut majelis ini Dan ampuni dosa-dosa Itu baru sekali tuku Kalau ibu majelis alim setiap hari Kadang-kadang sehari bisa 2-3 kali Masya Allah Sudah kaya seorang bayi baru keluar dari perut ibunya amin, Artinya amin. bebas dosa <laughs> itu itu untuk yang pertama ya jangan jauh dari majus imut dan jangan jauh dari ulama ibu nggak usah bangga kalau dekat sama pejabat nggak usah bangga kalau dekat sama artis yes. bangga dekat sama ulama ya nggak tolong doakan anak saya jangan sulit harus lebih bangga kita dekat orang-orang soleh lima ya. orang-orang yang seperti itu yes. oke okay. kemudian yang kedua dia dapat hidayah apa gimana caranya? Nah nanti kita akan bahas dalam dalam berikutnya ya. Karena ini penting sekali ya hidayah itu harus kita terima isi terusnya dan insyaallah kita harus bisa mengamalkan isi dari hidayah itu seperti apa. Karena toko misal jangan kemana-mana. Tapi kan kau bukan kembali sayang satu ini. Insya Allah. Kita nah, masih bersama kami di Petang Kompul dan kita masih membahas tentang Life is Beautiful. Kalau tadi di beberapa segmen yang tadi kita bahas adalah tentang hidayah dan bagaimana aplikasi dari hidayah itu. Nah, Ustaz dilanjutkan tentang. Ya tadi baru yang pertama ya, uh -huh. bu. yaitu yang pertama supaya kita bisa mengaplikasikan, mempraktekan, uh -huh. supaya tidak buta itu yang mendapatkan ilmu itu dengan cara hadiri majelis-majelis ilmu, uh -huh. bersahabat, berdekatan sama alim ulama. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, salah satu di antara sepuluh tanda-tanda datangnya hari kiamat ketika orang sudah jauh dari ulama. Orang lebih suka berdekatan sama orang-orang yang kaya, pejabat-pejabat, tapi yang ulama jauh. Ini, ini fitnah nanti akan jatuh. Nah, yang kedua, gimana supaya kita bertabatkan hidayah, Bu? Pada apa? Enggak surat yasin? Kita baca ya tiga ayat aja. Tiga ayat aja yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin. Wal-Quranil Hakim Wal-Quranil Hakim Innaka Inna Laminal Mursalin Ayat kedua artinya adalah Wal-Quranil Hakim Demi Quran yang banyak mengandung Hikmah Jadi Hakim itu hikmah Dan di dalam penjelasan para ulama Hikmah itu adalah bagian inti dari sebuah hidayah Jadi kalau mau ingin memberikan hidayah Ya banyak banyaklah bergaul dengan Al Quran, 5M, mempelajari Quran, membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran. Jangan ditaruh lagi. Dengan Tau, ini hijab komul, emas kawinnya, perangkat salat dan Quran. Terima kasih ya bang, simpan rumah. <laughs> Itu maksudnya suaminya supaya dibaca bu. Kurangnya pas Ramadan aja Rumah ramadan Pas kematian dibuka Pas meninggal Nah itu Untuk mengaplikasikan yang kedua Nah yang ketiga bagaimana cara kita membuka hati ya Yaitu dengan cara Milikilah sifat ikhlas Karena kalau disebut ikhlas Tidak ada satupun setan yang bisa menggoda kita Ikhlas apa? Nah ini penting kalau dalam terjemahannya itu kan ibadah itu adalah bebas dari segala macam karat. Kalau dalam bahasa orang perhiasan, ibu, ibu pasti tahu yang namanya emas. Itu kenapa disebut emas? Karena tidak ada karat kan? Ya. Murni dia ya, tidak berkarat. Kalau besi dia ya, tidak berkarat. Ya. Begitupun artinya maksudnya karat itu tidak punya kepentingan apapun. Jadi kalau orang melakukan sesuatu, ingin dapatkan pamri, selain daripada ridha Allah, itu sudah masuk kategori ibadah. Saya melakukan misalnya bekerja, eh supaya dapat gaji. Tidak, kita bekerja karena niatnya ibadah. Bahwa setelah kita bekerja, tiba-tiba digaji sama orang. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau misalnya yang kita harus bisa mempelajari aplikasi dari ketiga itu adalah ujungnya dengan ikhlas. Gitu. Nah kalau misalnya di suatu saat kita akan uh, dari proses itu yang ketiga itu Ustadz Bagaimana sih kita hmm. untuk bisa memaksimalkan yang tiga itu gitu di, uh, di apa di antara hmm. tengahnya kehidupan seperti ini kan ya. kadang susah gitu Betul. Nah untuk kita bisa untuk tetap mengukuhkan ketiga itu bagaimana? Oke jadi ibu Ibu dan para pemirsa ada satu kalimat yang sangat penting hmm. yaitu, The most enemy is yourself hmm. Jadi musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri di dalam diri kita ini ada dua sifat yang dikasih sama Allah satu sifat takut satu sifat harap gitu takut dan harap gitu. takut itu cenderung membuat orang itu akan memproteksi ya. misalnya dia punya uang takut uangnya dirampok <tuh> ya. punya perhiasan takut ditolong dijamret gitu kan kemudian yang kedua harapan berharap mudah-mudahan saya bisa punya anak setelah punya anak, anaknya bisa menjadi anak yang soleh, sudah soleh, ingin dapatkan mantu juga yang soleh, terus bu, itu gak gak berhenti-henti harapan ya. nah, kalau dua-duanya ini di, tidak diseimbangkan berantem, bu. antara takut dengan ini bisa berantem nah, pada saat berantem itu, saya akan ya, buat apa kamu pakai jurnya, Pak. entar kamu susah loh, bergaul, kita susah loh, nyari jodoh iya, iya ya kalo nggak buka nggak buka allah kita nggak tahu bagian-bagian tubuhnya jadi nggak menarik nanti orang laki-laki itu nggak suka mana gimana bu terjauh dari jodoh katanya gitu entar ngelama kerjaan susah tuh setan kerjaannya dibikin takut yang berlebih kenapa harapnya dihilangin ada juga orang yang berharap belum tenang aja masih sudah puas puas ntar kalau udah tua tinggal taubat iya kalau sampai tua nah kalau tiba-tiba mati bagaimana bu, bu ya kan sulit iman nah kuncinya kau Biar seimbang antara takut dan harap ada satu kata kunci cinta milikilah cinta kita kepada Allah dan Rasul itu seimbang antara takut dengan harap aman kalau begitu iya dan... nah, tetap ada yang mau nanya lagi saya yeah, ibu dari mana oh, oh iya. Iya. ya iya silakan ibu punten ya maaf maaf ya silakan ibu assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. nama saya Insan saya ingin bertanya, apa yang... Ibu belum kenal apanya. Ibu, Ibu siapa tadi? Rini. Rini? Iya, oh, betul. betul. <laughs> Tapi kita tadi Pina. <laughs> Burung Cama. <laughs> Pina baru. Suaranya coba? Iya. Iya, Bu. Silahkan. <laughs> Pasok ke GRM. <laughs> Ayah, ah, saya tanya tanya kan. Ya. Uh, apa yang buat orang tidak sadar dengan kekuasaan Allah dan juga kayak gelap mata gitu biar Ah, ha -ha, ya ya. Dan juga keindahan Allah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buri ni. Ya. Aliusina. Aryas burung cakar. Burung cakar. Oh ini. Kliatanya sederhana loh pertanyaannya, tapi itu buat pertanyaannya dalam betul. Kuasa Allah. Banyak sekali orang itu gelap mata. Udah jelas ini bagus indah, dia nggak bisa melihat itu ya bu ya. Itu maksudnya kan? Ada dua bu, kalau disebutkan oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah, itu ada dua penyebab orang itu menjadi gelap mata. Satu ashubhat, Ash dua ashahwat. Ash nah itu bu. Ashubhat. Ash Pengaburan kabur ibu tahu sebab yang disebut-sebut dalam pikir dia enggak kelihatan Ini kenapa apa hal adanya di tengah-tengah Bu hitam buka putih buka abu-abu justru yang susahnya abu-abu Bu ini judi atau bukan kayaknya sumbangan sosial sumbangan dana sosial berhadiah judi apa sumbangan untuk keluarga lagi bagus kan ideal gitu sepintas kelihatannya memang untuk keluarga untuk ini tapi semuanya judi ya itu, itu yang begitu ini makanan ada babi enggak ya Nah, oke, okay, Jadi ini subhat Di subhat itulah setan berbaik Dikuat kita gelap Jadi sebenarnya ini terang, ini halal Ini bagus, tapi catan masuk Enggak, itu mah biasa Ada yang lebih bagus daripada itu, itu tuh. Jadi akhirnya tadi mau ngaji malah nonton bioskop Iya kan? Bioskop lebih menarik Iya kan? Terus Atau sebaliknya Dia ingin melakukan satu maksiat Nah kalau udah maksiat gak dilarang-larang ini mas kiat ini, masalah. ini mas, dia mati saja tu. Wu di kasih los gitu sama setan, Bu. ya. Yes. Tapi yang baik baik dikaburkan tu mas. Hmm. Itu benar, -benar kata Rasulullah, surga itu dipenuhi dengan hal hal yang tidak enak, teraka dipenuhi yang enak enak. Ya bu ya. Berjudi kalau menang enak, enak bu, yeah. ya kan nggak pakai susah nggak pakai keringetan bu. Hmm. Ya? Tapi masalahnya kan haram gitu, ya. Kan? Mau jadi orang baik, itu susah, Bu. Susah banget. Coba deh, sekarang saya mau tanya, Ibu, misalnya di Muadabin ya, sekali pengajian berapa yang hadir? Coba. Tuh, kan? 25. Tuh, turun lagi. Bukan hanya saham yang turun. Coba itu. <tuh> Bu, nih, seandainya nih kita buat satu peraturan baru. Diumumkan. Di pengajian Muadabin, siapa yang datang? Dikasih handphone. Ya, pulang bawa makanan. Ya, dikasih amplop, masing-masing 500 ribu isinya Rame gak bu? Tuh, lihat tuh Yang begitu ya iya. Jadi itu yang pertama Yang kedua, syahwat Orang yang banyak bikin dosa membuat cara berpikirnya jadi ngajar itu yang dari gelap mata seorang suami yang banyak bikin maksiat istri sebaik apapun dianggapnya menghalang ya. kamu nih cerewet padahal itu nasehat ibu bang salat bang udah waktunya salat subuh nanti ke siang ngatur aja saya sama suaminya bersorak sih mau bangun atau nah, mulai ketat ya, ya, ya. ya. mungkin sebelumnya malamnya dia buat sahwat eh, buat buat buat maksiat ya ya sahwatnya itu maksudnya dia dia liar gitu kan dia buat maksiat hilang tuh. Kejernihan pikirannya ilang Eh ilang justru melihat ada perempuan lain lagi bikin kesalahan Eh malah dianggap menjadi bagus Iya, itu mengerumput tetangga lebih Tidak ada baik Iya Masa ada satu teman lagi Oh iya Silahkan di rumah Assalamualaikum Ustaz Nama saya Yanti Apakah makna dibalik keindahan alam? Wassalamualaikum Waalaikumsalam Mengalahkan saya, men saya sudah heran ya orang itu kalau mengagumi satu tu kayaknya enggak tuntas. Melihat ada orang yang diberikan wajah yang baik oleh Allah. Kasep kasep kasep kasep kasep kasep kasep kasep kasep kasep kasep kasep kasep kasep kasep nggak salah bener itu komentar betul kan jujur ya dilupa padahal yang, yang menciptakan itu orang saja lebih hebat siapa bu ya. harusnya kan kalimatnya dirubah kalau orang yang itu punya life is beautiful itu Allah Allah menciptakan wanita secantik ini masya Allah kok bisa nah gitu ya tapi tidak terfokus kepada perempuannya itu gitu kok oh, bisa ya bikin hidungnya kayak begitu bikin mata ya tapi jangan dilihatin deserti dulu kita. Atau malah begini. Nah, banget ya dokter mana tuh dokter mana. <laughs> Allahnya lu pakai <laughs> kan? ya. Kemudian tadi ibu nanya apa sih hikmah kita melihat keindahan alam ya, yang yang diciptakan <laughs> oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ya, itu, jawabannya nasihat kita akan dulu oh, ya. Coba <laughs> <laughs> lihat yang ke mana-mana teteh kok buatkan kembali lah yang satu ini karena itu tetap bersama kami insyaallah.